mendengarkan Quran kan tidak mau mendengar Quran bikin gaduh Jadi i'rad itu status sama dengan inat makanya Allah mengatakan waladzina kafaru am unziru mengerti bahwa man azzamu mimman la mengenai apa namanya muntane ya muntane ya kita sangat muntane terus dengan dengan kekerasan ya kan ya sekarang dalam situasi sekarang bagaimana menghadapi muntane apa tidak boleh ada ijtihad untuk mendakwahi ya kan mestinya <repanie> memang <repanie> harus <repanie> di mestinya begitu harus ini ke mana sekarang dakwah dakwah harus harus sama rasul tahu ini orang-orang kafir kan sama dikirim surat kan jadi maksudnya orang kafir status kafir itu tidak menghalangi untuk dakwah tapi dakwah ini tidak bisa merubah status secara bagi orang musyrik sebelum didakwahi saat didakwahi atau sesudah didakwahi kalau belum berlepas diri pada kemusyrikan orang musyrik ya gitu <tak> <mindakwahi> mereka, wa uh, inna hadha minal musyrikin an hajara kafajin hatta in ma'asallahu rahman. justru kita mendakwahi mereka dalam rangka menegakkan hujjah supaya berlapis-lapis gitu kan. Berlapis-lapis. Heeh. Wa idza qalat ummatun minhum limata'iduna qauman illallahu wa antum mu'azzibun qalu ila rabbikum ma'ana. Kan hmm. itu kan, sebagai ma'zirah hmm. juga kepada Allah Ma'zirah, ]ja iya Jadi, iak namanya Umar ibn Khattab masuk islam setelah 6 tahun Setelah sohabad, jumlahnya 40 orang Maksudsi, orang Umar udah jas, dan diawasi, hmm. tapi terus didakwahi karena ada orang yang masuk islam karena sekali dakwah, alien ah, karena setelah kesekian kali dakwah, kan itu bermacam-macam kesiapkan juga untuk menimuljad rinda Ya, memang susahnya ini, <laughs> kalau yang nun tadi ini lahirnya muslim nih yang utamanya. Ada yang mengaku. harus dia. Yang memang yang banyak subuh di kalangan umat kan ini. Yang kita dipahami umat sekarang itu kan ini. Ya, umat ini sudah kena rohnya murjiah. Nah, murjiah. Erja kepada anshat itu. Masalah tauhid itu gini Jadi hmm. e, e, dengan keberadaan Antumnya yang setelah e, dengan e, kita hmm. bertemu di sini karena antum ini kan ter ini ya, sudah dikenal sama umat saya hmm. baik itu siapa pun ya. Yang, hmm. <laughs> yang awam, makin aktivis yang jahid sama mengenal. Jadi berharap ini akan ada akselerasi Ustadz, untuk menyampaikan masalah-masalah ini. Subhanallah, -subha oh, betul. <tuh> ini. Jadi kita berharap nanti saat Ustaz ini nanti segera tampil ya ini, yang di terus digulirkan di, gitu Burma, ya, sudah, subha, kita, kita Ini gini, jadi uh, biar umat ini ngeh, gitu. Jadi oke okay, uh, musuhnya siapa gitu. Jadi kita juga berharap ya, juga sekarang sekaligus juga pertanyaan sama Ustaz, Bagaimana ini ee uh, jamaah yang antum pimpin sekarang ini apa ya seperti apa gitu kalau mau diketakan bahas plan-nya visi-misinya bagaimana juga kita ingin tahu juga ini Ustaz seperti apa gitu. Jadi ya kita hanya mengamalkan sistem jamaah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu kalau untuk memudahkan keterangan di masyarakat. Ya. Bahwa semua yang ada contoh nabi itu kita tidak boleh mengambil dari orang kabir Termasuk sistem organisasi Itu kita tidak boleh mengambil sunnahnya orang kabir Karena di dalam Islam sudah ada sistem organisasi sunnah nabi Yang biasa ulama menyebut al-jamah awal Ada perbedaan-perbedaan yang pokok itu Ya kan? Adapun kalau tujuan jelas tujuannya adalah lelegan ya insyaallah kalau mau dia olahkan si stenan di paket dakwah dan jihad. فهو yeah. so, ada yeah. sistem-sistem yang memang sudah ada dalil sunah yang tampak yeah. gitu. Termasuk eh uh, sarangannya. Sarangannya kan bahasa kita mudahnya organisasi itu sajalah yeah, adanya, ja, ja. ja. tapi ini selannya kan rentan api ya kan. Yeah. Jadi sampai sarana organisasi pun kita harus mengat kembali kepada sunah jadi tidak boleh kita menggunakan organisasi sunnah luar Islam ini memang prediksi nabi kan sunnahna publikum itu termasuk sistem organisasi sistem, sistem pemerintahan itu sudahka sunnah yang lebih semua yang dipakai bukan kembali kepada sunnah e, nabi itulah samama itu yang saya maksudnya oh ya. jadi e, tidak menafikan jika gitu lagi jika yeah. seandainya nanti e, kalau alam, ja, merangkali nanti apaká sudah ada kan dakwah wal jihad berarti kan jihad ini kan bisa kuah iya, iya apaká ada enggak langkah menuju kuah ini ambil dakwah nah, seandainya seandainya, seandainya kuah ini sudah kita miliki barangkali terus tohud ini semakin keras mentang ya, jadi, tidak mentuk kemungkinan terjadi kurva iya, jelas itu jelas karena, memang ketahu kan ini kan hukumnya fardhu ain jihad menjatuhkan tauhid ini ya kan? Hmm. tapi kan kita belum mampu ya, kita harus jihad betul nah jihad itu ada dua jihad imani dan jihad ma'nawi hmm. ya kan dalam jihad imani dakwah itulah nah, maka dakwahnya itu kita atur ya. jadi di dalam dakwah itu kita harus mengikuti sifat dakwah tuh nabi bukan dakwah yang kita bikin-bikin sendiri di pada waktu no, Nabi itu tadi menerangkan Islam yang ja, benar dengan tafsir dengan apa namanya? surah dan menyalahkan yang salah dengan tafsir neraka. Itu lagi begitu. Sekarang enggak, sekarang enggak. Hanya nerangkan baiknya Islam <coughs> tapi berhala-berhala. Ini tidak disinggung kan begitu. <cof> Karena politik nasionalis ini. Lah kita tidak ingin dakwah itu yang jelas ya dia sekarang kan kan. Kita sudah nerangkan itu bahwa pemerintah ini ta'awun. Cukupnya ta'awun pada di Jawa dan di kafir ini menurut kemampuan. Kita sudah nerangkan di masyarakat. Ini ta'awun. Pada orang saja bagaimana? Ini pemerintah ta'awun, pemerintah apel. wajib dijauhi dan wajib dikafiri menurut kemampuan. Sebenarnya lagi diperangi juga, nanti kan kita belum ada kemampuan. Itu maksud saya. Jadi dawanya yang jelas sudah ada furqan. Itu yang kami tempuh sekarang ini Ya tentu uh, Kita jalankan menurut kemampuan yang ada Fatatullah ya, ya, ya. uh, Jadi um, uh, Pertanyaannya lagi berikutnya adalah bahwa Setelah kami tahu Organisasi usaha yang lama MMI kan uh, Tidak hanya segera syariat saja Bahkan yang minimal pun juga diperjuangkan Seperti perdah syariat kan gitu ada uh, Yang pokoknya Yang berbagi syariat apakah Yang sebetulnya kami memahami juga, ini sebetulnya serda juga karena memang togut besarnya masih bercokol, gitu. Iya. apapun namanya, apakah itu Tiagab Jakarta, apakah, ya pokoknya harta seandainya MPR nge-tobut, itu bikin undang-undang syariat, tapi pada hasilnya bergeri tetap itu undang-undang togut. -undang nah, tentunya e, pertanyaan berikutnya adalah, bahwa apakah e, JAT ini masih... E, Sama tidak dengan yang lama gitu Maksudnya, biar to kita Pak Seperti itu juga sama nah, perbedaan jadi, gitu Pak itu, meng, kami sudah bahkan merahkan pada masyarakat Kita tidak boleh rela Hidup dalam negara seperti ini Rela itu nggak boleh Kalau bisa menentang Dengan lisan dengan tangan, dengan lamisa Dengan lesan, nggak bisa menentang hati Meskipun makhluk, tapi sebelum Diatur dengan hukum Islam 100 seperti kebangunan kitab tidak boleh kira hati tersebut menanti. Itu yang kita terangkan. Memang kita sudah mulai melaksanakan keterangan untuk memisahkan antara mudah-mudahan dengan demikian segera ada korban. Tapi saya yakin sudah mulai. Iya itu? Memang begitu. Kita kita memang 100% bagaimana apa nama kami menerangkan begini pengertian tauhid yang benar adalah la ilaha illallah sumastaqimu silaki tauhid yang benar rabbunallah bukan hanya rabbunallah saja istilahnya semua orang ngerti ya iblis juga beriman tapi istikamahnya lah istikamannya apa? walaa partnersna Jadi, Tauhid yang benar itu diwujudkan dalam hidup Hanya untuk ibadah dan Menjauhi Tauhud, mengkabir Tauhud Ibadah ini diterankan Sebenarnya apa ibadah itu Itulah Tauhid yang benar Gitu, jadi kalau Kalau apa namanya perbuatan Kita ini, tidak Meliputi dua Anibudhuwa wajanibudhu Tauhud Itu masih silik, terkena ayat tadi Yang dibaca Wa maksaruhum yukum nabilah ilah wakum gitu ya adalah Ya kan begitu. Maka kita masih syirik semua sekarang ini, Jala, selama kita rela dengan keadaan jembatan ini. Apalagi kalau ukurannya hanya ekonomi. Syirik, <sukri> <cuman, "Syric" akbar. su> itu. memang sudah mulai kita terangkan. Nah, dengan minta lagi. bagian semua malah malah kita juga rencana kita nanti kalau sudah mudah-mudahan Allah mengizinkan ya kalau sudah mulai tertib kan kita perlu di dalam diri ya kan memang kan kita datang kita inatkan kamu ini Sunnah Yahudi dan Syirik kamu harus kembali kita ingatkan, kita kewajiban kita ngatkan <tiot> ya kan Adapun sudah diingatkan lalu tidak mau itu urusan dia sama Allah, ya kan? Kita tidak bisa memaksa berempunya kekuasa. Kalau sudah ada kekuatan diperangi kan, itu. Nah, kan? <laughs> ya, kalau kekuatan bukan nah, autobus. <laughs> nah, itu. itu persoalannya, tapi kan mengingatkan itu pernah perlu, ya, itu. Selama ini dibiarkan enggak diingatkan. Ya kan? Selama ini dibiarkan. Dakwah itu membiarkan mereka salah banget perjuangan. Jadi eh um kecil-kecil ngatas ada yang penting suatu tujuannya serang. Dan keadaan keadaan yang ditempuh masih dire. Maka bagi saya perjuangan itu bisa menang karena ada nasrulullah. Kalau enggak ada nasrulullah enggak akan bisa menang. Betul. Secara jampi yes. kalau secara masing-masing yes. mesti menang, hmm. di juga menang, mati juga menang nilai hmm. taala ya, hmm. tapi hmm. secara jampi mungkin menang tanpa ada Nasulullah, hmm, ya kan ya. Nah untuk bisa mendapat Nasrullah Ini keterangan supaya mudah di masyarakat Syaratnya dua Niatnya ikhlas, caranya benar Itu baru kita dapat Nasrullah Yang disebut cara benar itu Mengikut sunnah dalam perjuang nah, Tujuan perjuangan tegaknya <tuh>. atur, Yaitu tegaknya kekuasaan Islam harus berkuasa Tidak boleh Islam dibawah kekuasaan itu tidak boleh Maka kita selalu mengatakan orang kafir itu tidak boleh dipaksa masuk Islam, tapi wajib dipaksa tunduk di bawah kekuasaan Islam, Itu dari jelas dan dan ta'bah Oleh karena itu, tujuan perjuangan itu mesti tegaknya kekuasaan Islam, yaitu khilafah kalau secara sempurna, kalau belum ya menurut kemampuan dulu daulah. Kemudian yang jalan yang ditempuh harus juga sunnah, yaitu dakwah bil Organisasinya juga harus sunnah, yaitu jamaah bil imamah. Ini yang disebut jalan yang benar. Niatnya ikhlas karena yang benar insyaallah mendapat masyallah Ini saja gambaran, kita gambar pengumah salat secara mudah di apa? di dipahami gitu. gitu. Jadi uh, iya betul. Jadi uh, hmm. mungkin kalau mau ini kan uh, jihad itu kan perlu perlu, perlu penolong ya. Setiap ya, penolong. Penolong. penolong itu kan tidak hanya dari dari dari sendiri Iya tapi juga dari masyarakat, yeah. masyarakat. Nah, ketika dakwah Tauhid itu muncul artinya menjadi sebuah kampanye gitu yeah. sebuah hal yang, yang, yang mahkum bagi masyarakat uh -huh. dan akhirnya kan dan siapa yang meng, mengindikan juga teridentifikasi masyarakat nah, masyarakat tahu oh katakanlah JAT ini oh yang suka berdakwah Tauhid oh yang suka menghubungkan Tauhid ketika yang ngelukurkan, kita iklan JAT iklan masyarakat tahu oh JAT ini jadi Tauhid Mm. Nah, identik jawab dakwah ya. Kufr baghit tauhid. Artinya ketika yang mufriq itu ter ter terlihat sikap masyarakat di mana. Dia diibaratkan di tauhid atau diibaratkan menjembatani dengan penjelasan. Iya, iya. Kan ayah kok tahu? Kan kalau sekarang dia kan kalau seandainya kalau ketika Ilan itu tidak pernah menginginkan tauhid gitu kan. Akhirnya langsíh, autoris, kan dia teh anu jadi teroris kan. Alasannya ke ketawetan begitu. Mm -hmm. Tapi kalau seandainya JR itu identik dengan dakwah tauhid, kan dia link dengan eh ya dakwahnya tadi ketika purpur oh berarti mereka gembira di untuk penegakan tauhid. Iya. kembali kepada masing-masing di garis yeah. atau di barisan tawhid, atau dia jadi pengungsi lah gitu. Jadi yeah. di netral gitu. Gimana? Yeah. Itu sudah ada ya, jadi gambaran tauhid secara benar saja. Kami sudah mengeluarkan istilah gitu. Jadi apa namanya? akidah kami, akidatunya itu ada. yang akidah gambaran kami gambaran Yeah. Uh, so, uh, uh, kalamarasaofe kami datang di sini ya itu memang kami sudah mintakan beberapa orang untuk mengoreksi antaranya Ustaz Farid. Oh, kalau Ustaz ada memang Cuma memang uh yeah. uh, Cuma hal-hal uh, yang sifatnya yang realnya gitu kan, kaitan dengan real, hmm. kayak terapan-terapan yeah. terapan, masalah Tauhidnya memang disana e, sifatnya hanya global gitu kan global, global, global terutama kaitan masalah masalah e, kaitan dengan e, kaitan dengan takfir taubut dan asral ta kan sama sekali tidak, tidak jelas ya gitu kan e, sifatnya hanya di singgung umum juga kata-katanya yang tidak jelas gitu kan mungkin kalau ada bukunya, orang mungkin tidak paham maksudnya apa itu kan jadi Karena yang sekarang ini sebenarnya kalau kaitan dengan masalah manhaj secara umum Manhaj secara umum Salafi, ya, salafi punya Kalau di sisi umum-umum semua sama ya. Cuma kalau kaitan dengan masalah praktek cawhid uluhiah Yang kaitan dengan masalah Tashri ini Yang nanti kaitan dengan masalah hukum terhadap penguasa dan ansolnya Ini yang butuh penjelasan secara khusus gitu. Ya eh uh, jadi ini karena yang akan membuat orang masuk menerima atau tidak ini kaitan dengan masalah praktek terhadap realita ini yang paling-paling yeah. ya mungkin ada ngasih tambah aja gitu kan sekarang ini di kalangan bawah gitu kan kalangan bawah itu kan kadang masih bingung gitu kan uh, mungkin ya ulah-lama anak cuma mungkin sambilaba juga semua untuk uh, karena baca di suatu majalah apa ini benar atau tidak ya saya data juga di sana kawasan antum mengatakan bahwa tujuannya baik ingin syariat cara yang ditempuh juga baik itu benar cuma masalah masalah apa yang keliru yang salah padahal ya itu ada ana marihat itu kan maksudnya dalam pandangan kami dalam MMB kan yang tertua apalagi dalam kongres terakhir ini kan ingin menegakkan syariat lewat jalur tadi perda-perda syariat kan artinya mengakui sistem demokrasi itu kan dan memang dari dulu juga ya yang dalam risalah al kan sari peluang dari ini menegakkan syar'das syariat lewat undang-undang oh, dasar pamet tentang kebebasan beragama kan itu selalu mengacu ke sana. Yang syar'das syariat artinya mengakui atau sebagai pembuat hukum kan itu. Ini kan juga. kata tergulir, kata dalam perdas syariat atau buat karena bukan kepada Allah tapi kepada aparat yang karena nya bukan kepada Allah itu kan yang ada di MMI seperti itu yang ya yangwalah uh, gitu kan anak cuma bisa kita bayin juga apa itu masuk komentar Antum bahwa uh, caranya benar uh, cuma salah masalah imarah gitu kan uh, itu benar atau tidak kalau menurut kami justru masalah yang yang tauhid ini yang paling patah karena langkah-langkah yang ditempuh pada ya pada realitasnya Emang di dalam tubuh MMI banyak orang-orang DPR kan Orang-orang DPR kan Orang-orang ah, ya Orang-orang uh, partai di dalam <tuh> memang, Tujuannya, uh, caranya adalah Menegakkan syariat dengan cara Menyodorkannya ke Ke lembaga registratif Itu kan batu karena mengaklisim demokrasi nah, Ini juga mungkin uh, harus Supaya orang Karena banyak uh, di luar itu ya uh, Yang di luar ya, Kalangan yang ya istrinya ya, Ke bawah Ke bawah itu. Jadi eh jadi menganggap oh, perselisihan antara MM dan Ansharut hanya dalam masalah imarah saja hmm. gitu, <cuklie> bukan dalam sisi manhaj, hmm, yeah, manhat, yeah. <supra> Jadi mungkin ya oh, yang permintaan kami <supra> ya, ya, ya mungkin itu dalam anu dalam pe -pe penjabarannya ya. Jadi dalam sistem yang saya maksud memang sistemnya kan sudah benar dakwah ya, tidak pakai sistem saya itu begitu. Mm ya kan? Jadi tujuannya jelas yaitu terwujudnya kekuasaan Islam meskipun bahasanya formalisasi syariat dalam apa namanya? kemendaraan kenegaraan. Itu. itu maksudnya ada kekuasaan Islam itu yang dimaksud. Itu kan bahasa saja tapi yang dimaksud kekuasaan Islam. Jadi tujuan dakwahnya itu Islam berkuasa bukan Islam yang di bawah kekuasaan lain gitu loh. Nah itu bahasanya aja. Adapun pun lalu penjabarannya. Nah kita kadang-kadang juga itu ya kan. Terutama di Salam Ujahidin terseran saya itu entem harus tahu yang disebut amil majelis Ujahidin itu bukan amil dalam pengerjaan di. Itu sebenarnya koordinator saja. Koordinator apa namanya kemudian uh, keordinator Rasul Musawaroh Yasin kalau di PKB tuh gusdurnya itu tanda latar belakangnya itu semua ini kan di SMA kita terus sedangkan jenangnya awal itu sudah kita kenal tapi belum kena saya kena kena enggak tidak. Sampai setelah saya picas bakar, picas biar tergaskan Karena ini sudah tidak menjadi meskipun cara perjuangannya sudah dakwah tidak pakai demokrasi tujuannya tekanan secara Islam ujar tetapi satu kekeliruan yang pokoknya itu gara-gara sistem organisasinya yang itu sehingga semua membawa kotor yang lain-lain gitu. Jadi gara-gara ini biang keroknya dari organisasi ini istilahnya kepemimpinannya kolektif gitu. Jadi sistemnya ya sistem demokrasi mau enggak mau kepemimpinan kolektif kan begitu keputusan di, yang diaku itu keputusan mayoritas bukan keputusan amil bukan begitu kalau dalam Islam kan musyawarah itu kembalinya kepada amil kan begitu iya kan nah itu gitu yang dimaksud jadi ya, mengatakan eh amil majelis ul itu hanya bahasa jurnalnya tapi itu sebenarnya yang sebenarnya bukan amil tapi sebenarnya gini setelah kita dapat dari Palang Mojahidin ada juga visi, misi seluruh, artinya jambar lengkap MMD memang hmm. itu sudah rusak dari usul dan usulnya iya. sendiri dari sekretariatnya seperti tadi mulai dari iya. tadi visi, misi terus uh, apa uh, hasil kongres itu kan sudah kita dapatkan juga kopiannya sampai yang kemarin uh, kopiannya kita sudah menilai ya hmm. semampu kami gitu kan niatan mau secara usul itu sudah rusak hmm. gitu kusak ya kemarin hmm, memang saya enggak nikutin terus uh, dari sejarah atau terjadi dari sisi, sisi, sisi orang-orangnya. Disitu ada anggota DPR sih ngabalin gitu, kan. Ngabalin aja di situ. ada distributor struktur, gitu oh, ya di Kalimantan katanya itu. Hmm. kan semakin rusak lagi gitu semakin subhat lagi umatkan gitu. Hmm. Heeh. Jadi maksud saya tuh maksud kami eh uh, ya berharumlah mudah-mudahan dengan Allah sama, sama antum bahwa ke depan ini jadi dari sisi tauhid itu sudah mulai menjadi landasan penilaian, jadi landasan berdakwah Ustaz ini untuk Halo. lebih jelas lagi gitu. Yes. Dari menilai dari menilai organisasi lain pun juga tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar oh, tujuan syariah dan segala macam, tapi juga dari sisi usul Usulnya, jika mampu untuk kita yes. menilainya di situ Ustaz. Iya, iya, memang itu. Sekali ada juga organisasinya, hmm. tapi juga itu tadi kesimpulannya, sistem perjuangan dan tujuan perjuangan. Kesimpulannya kan itu, tujuan perjuangan ini harus jelas Islam berkuasa itu, kabarannya umum itu itu Cepat Tauke, okay, Bama tidak akan bisa jelas secara kapal tanpa ada kekuasaan ya kan? Maka tujuan itu Islam harus kuasa, Islam tidak boleh dibawa kekuasaan Islam dia boleh membagi kekuasaan, tidak boleh Orang kafir boleh hidup, terpati di bawah Pakata sistem kader demi ngene to. Itu tujuan tu, perjuangan yang kan kita ingatkan. Ini yang kita yang selama kamu pikir ini ini karakter nasionalis, ini ajaran nasionalis kan itu. Allah waleh Rasulullah Her sangat gembira saya dengan kedatangan antum ini karena sangat saya perlukan bantuan antum selanjutnya. Meskipun antum masih belum bersama kami tapi mungkin Anda mungkin tak pertentian suatu waktu kalau kami panggil untuk mengadákan Baksul Masyail Nanti, ja, nanti antum, antum Tumaya, Baksul Masyail Ema-ma, perskipun tida antum, tapi kita anggap memang Orang-orang berilmu yang yang yang betul-betul Itu memang kalau Baksul Masyail Saya akan selalu meminta Beberapa orang-orang yang berilmu Untuk mengoreksi, untuk meluruskan, Untuk bersama sama maha ha ha ha ha ha dan jalakumullah khairan. Kalau ada yang lain nanti kami minta lagi kelanjutannya ya kan. Karena kami sedang memikirkan sekarang ini kurikulum-kurikulum untuk pendidikan semua yang masuk dalam Karena kewajiban kita kan meningkatkan ilmu mereka. kalau bisa kalau mau bekerja sama dalam persiapan apa materi-materi itu insyaallah juga kita siap membantunya gitu yeah. ya. Iya. Ya, jadi sudah memang dari dulu kita em, menyiapkan bisa kita nyebutnya model pembinaan tauhid gitu. Yeah, yeah. Iya, yeah, yeah. e, ada sifatnya eh kasetnya, ada sifatnya tulisannya mungkin nanti ke depannya ini karena kan hanya e, untuk sementara ini. Tapi ah. yang insyaallah ini juga bisa dipahami untuk E, dari awal sampai orang paham gitu kan tentang yeah. identitas yeah. itu. Tentang yeah. tauhid itu kayak untuk untuk isinya untuk asasnya uh, kita punya uh, risalah khusus, yaitu bahasa Arab untuk kaitan kaidah-kaidah masalah tauhid juga ada ya. Boleh yang bahasa Arab juga, juga. boleh juga. nanti kita. Kita kan ada tim untuk membuat apa? berkulum tauhid yang karena nama kita itu angsaul tauhid. Jadi tauhidnya bener-bener. Jadi jangan <terapan tahu bukit>. jangan. Makasih Azrul gitu. Kalau satunya memang eh uh, ini insyaallah kalau ada waktu misalkan dibuat di waktu ada ada warah layah asab. itu nanti yes. saya, saya itu nanti. Heeh. Yes. Insyaallah kita akan tauraul suluh mengenai masalah-masalah tauhid yang sebenarnya ya. Itu kan Termasuk wassul masail tadi, beberapa orang berilmu kita kumpulkan untuk kita mengadakan pembahasan. Gitu. Ya kan? Jadi memang persoalan sekarang ini, penyakit umat ini, fitnah usubuhat ini memang yang paling berat dalam tawhid ini. Dan kalau istilah saya, al-walak wal, -wal itu yang hancur di kalangan umat sekarang. Al-walak itu kan hasil daripada tauhid yang sebenarnya, ya kan? itu yang dihancurkan Yahudi ini ni. Sehingga ngambang sekarang. <2 desse> <ISH> ya kan? Nawab itu memang, nah, memang memang memang menuntut perlu kesabaran dan ketekunan. Terus salat Jangan lupa selalu ngangkat apa yang dihendak-Nya.